dan syahida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin hadirin jemaah yang dimuliakan allah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan salah satu jenis jual beli, yaitu akad salam atau dalam bahasa lain akad salam Secara definisi akad salam itu adalah salah satu bentuk akad dalam tiga muamalah yang berarti pembelian, alne'ok dan akad saleh. artinya Allah itu pemberian atas taslif artinya pemberian juga dan ketika seorang mengatakan aslamat awwal maka bermakna seseorang telah menyerahkan bajunya kepada penyelid namun sejaga istilah yang dimaksud dengan salam ini sering didefinisikan oleh para ulama cara umumnya menjadi bayu mausufin fitimah jual beli sifat dari suatu benda dalam bentuk takdungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan saat itu juga bayu mausufin fitimah dibanding nyurto ajilan. jual beli barang yang sifatnya mausuf barangnya tidak ada hanya spek atau hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan hanya sifatnya dalam tanggungan atau dalam arti itu pembayarannya atau barangnya diserahkannya kemudian Tetapi uang atau imbalan pembayarannya dilakukan saat itu juga Jadi dengan bahasa yang mudah Akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang Tapi bedanya yang hutang itu bukan uang pembayarannya Melainkan barangnya ya, Sedangkan uangnya justru diserahkan tunai Jadi akad salam ini kebalikan dari akad kredit Selama ini kita tahunya kalau jual beli barang yang pakai hutang itu kita sebut dengan kredit Barangnya diserahkan terlebih dahulu Kita beli rumah, beli kendaraan, beli tanah dan sebagainya Kalau cara kredit itu biasanya barangnya kita terima Tapi uangnya itu belakangan Uangnya nyicil Uangnya dibayar secara periodik Sampai jangka waktu tertentu dan kemudian Baru nanti pada waktunya lunas Nah sedangkan ketika kita bicara akad salam Atau salaf ini Nah uangnya diserahkan terlebih dahulu eh, Sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang Jadi kurang lebih ini adalah kebalikannya Kredit itu kebalikannya salam Kredit kita jual beli Barangnya diserahkan Uangnya ngutang Tapi kalau salam ah, Barangnya itu yang ngutang ya, Uangnya duluan Dan ini nanti beda dengan e, Beberapa akad yang mirip Misalnya akad salam itu e, Misalnya dengan uang muka Kadang-kadang ada orang menganggap akad salam itu sama dengan uang muka padahal tidak Kenapa? Karena kalau uang muka itu artinya uangnya memang baru di muka dan baru katakanlah 5%, 10%, berapa persen ya Kemudian bisa jadi barangnya itu malah sudah diberikan Sedangkan kalau yang namanya akad salam, enggak Uangnya sudah 100% dibayar Artinya Pembayarannya sudah lunas Sedangkan barangnya Justru itu nanti kemudian Disepakati Berapa bulan kemudian Atau berapa tahun kemudian Jadi akad salam ini tidak sama dengan Uang muka atau uang jaminan Begitu juga akad salam itu Bukan sistem ijon yang Diharamkan ya, Berbeda dengan eh, Akad yang Kita sering kenal, ada sistem Ijon Dimana Orang membeli barang yang Tidak jelas berapa Ukurannya atau berapa Beratnya, kemudian Nanti untung-untungan Kalau tanamannya itu Katakanlah Sedang besar panennya Maka Yang untung adalah yang beli Karena dengan harga yang sama Penghasilan atau pendapatan Dari buah-buahannya menjadi lebih besar, tapi kalau panennya gagal dia akan rugi. Nah, akad salam itu bukan akad ijon. Jamaah sekalian, dari mana datangnya akad salam itu? Pertama dari Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman fatubuu-hu." Apabila kamu bermuamalah dengan cara Yang tidak tunai Maka Tuliskanlah Ini akad yang sifatnya jual beli Tapi barangnya Tidak tunai Atau uangnya tidak tunai Tapi akan lebih jelas lagi ketika kita membaca Hadis nabi berikut ini Ini adalah dalil dari Dibolehkannya akad salam An ibni abbasin radhiyallahu anhu kala Kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallama Al madinah Nabi baru tiba di Madinah, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Wahum yuslifu nafit timari, fit timari, Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, ternyata ada ada kebiasaan orang-orang Madinah itu kalau jual uh, kurma itu dengan cara salam. Kurmanya itu belum tumbuh, belum ada, belum berbuah Tetapi orang yang membelinya sudah membayar secara lunas Baik itu untuk panen tahun ini atau untuk panen tahun depan Jadi praktek ini sudah terjadi di masa Rasulullah Orang Madinah itu terkenal sebagai orang yang Penghasilannya dari bercocok tanam khususnya tanaman kurma Dan sebagaimana kita tahu kurma itu buah yang hanya panen setahun sekali Tetapi memang nilainya tinggi Bapak boleh cek kurma nabi atau kurma ajwa itu Kalau di pasar madinah hari ini Itu berkisar antara 75 real sampai 150 real 75 sampai 150 real satu kilonya. Jadi bisa kita bayangkan, anggaplah antara 75 sampai 150, tengah-tengahnya adalah eh, 100 real misalnya. Maka yang menarik jamaah ya sekalian, bayangkan ada buah satu kilonya seharga 100 real. Itu kalau kita kalikan 3.000 rupiah. Satu real tuh kira-kira Tiga -kira ribu sampai tiga ribu lima ratus Berarti berapa harganya tuh pak Tiga ratus Ya Tiga ribu kali seratus Tiga ratus ribu Buah apa Di Indonesia yang satu kilonya Tiga ratus ribu Duren montong tuh pak nggak sampai segitu Ya kan Ah ini kurma ajwa Kurma nabi itu satu kilonya harganya 300.000 rupiah kalau kita rupiahkan kalau kita realkan antara 75 sampai 150 saya ambil tengah-tengah 100 real nanti kalau yang harganya 150 real ya antum kalikan sendiri aja dengan 3.000 rupiah 300.000 rupiah per kilo ini adalah e, komoditas yang luar biasa Ya, bukan sekedar kurma sembarang kurma Tetapi ini adalah kurma ajwa Yang memang harganya mahal luar biasa Dan yang menarik adalah kurma ini Suburnya cuma di Madinah Di Madinah Pak Nah maka oleh karena itu sejak zaman Nabi Madinah itu memang pusat kurma Orang Arab secara keseluruhan doyan makan kurma Bahkan menjadikan kurma sebagai makanan pokok Oleh karena itu kalau kita belajar kitab fikih zakat Biasanya kita sebut uh, tanaman yang wajib kena zakat Itulah tanaman yang merupakan bahan makanan pokok Seperti gandum, seperti beras, seperti jagung dan sebagainya Ternyata kurma itu masuk dalam kategori makanan pokok Sehingga Nabi SAW itu bayar zakatnya pakai kurma Nah jamaah sekalian Madinah itu pusat kurma Jadi pedagang kurma dari seluruh wilayah tanah Arab Itu pasti nyari kurma itu ke Madinah Dan untuk bisa mendapatkan kurma yang harganya murah Maka mereka membelinya jauh-jauh hari sebelumnya Sebelum panen kurma itu sendiri Sebab kalau sudah panen kurma Harga kurma itu bukannya turun malah, malah naik. Bukannya turun malah naik. Sehingga kalau pedagang yang pinter mereka beli kurmanya justru sebelum panen. Nah kalau kita di Indonesia praktek seperti itu namanya ijon, Pak. ijon. Jadi ini katakanlah padi gitu ya atau Apapun lah namanya pohon-pohon yang kita kenal palawija dan sebagainya baru saja ditanam dan belum akan panen kecuali tahun depan itu sudah dibayar semuanya. Nah begitulah yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pedagang kurma datang dari berbagai penjuru negeri Arab masuk ke Madinah untuk membeli kurma yang belum lagi ber Jangankan berbuah, berbunga pun belum. Gitu. Tapi sudah dibayar semua. Bahkan untuk panen yang besok dan tahun depannya lagi, itu pun sudah dibayar. Makanya dalam hadis disebutkan asanata wasanatain. Untuk tahun besok itu sudah dibayar lunas sekarang, dan untuk dua tahun kemudian panennya itu pun hari ini juga sudah dibayar. Afkola, maka melihat fenomena seperti itu Nabi bersabda: Men aslafa, siapa yang mau jual beli dengan cara salaf ini, salaf atau salam sama saja. Si tamrin dalam komoditas kurma, value slip silahkan saja kata Nabi. Boleh, tapi ada syaratnya. Fikailin maalumin, harus ditetapkan. kailnya itu berapa kail di sini artinya ukuran volume dari kurma itu Jadi kalau orang Madinah Pak biasanya mengukur kurma itu bukan dengan kilo bukan dengan berat tapi dengan kail kail itu kalau bahasa kita itu liter tapi ukuran liter terlalu kecil jadi kail itu istilahnya keranjang berapa keranjang wawaznin ma'lum atau kalau mau diukur pakai berat ya ditetapkan beratnya berapa ila ajalin ma'lum dan kapan harus dibayarkannya nah itu harus ada kesepakatan di awalnya jadi jamaah sekalian inilah yang membedakan nanti antara jual beli ijon yang hukumnya haram tentu saja dengan jual beli salam bedanya apa nah bedanya begini jamaah sekalian kalau ijon yang terjadi di kampung kita di desa-desa itu tadi saya katakan belum tumbuh tanamannya maka pedagang atau tengkulak itu sudah membayar habis berapapun nanti panennya pokoknya sekarang dibayar disitulah letak keharamannya karena nanti panenannya itu berapa kintal, berapa ton itu nggak ada pengaruhnya bisa jadi panennya berhasil dan banyak tapi bisa juga panenannya gagal nah itu yang apa yang sudah dibeli itu ya sudah duitnya sudah nggak bisa dikembalikan lagi sudah tidak bisa dinego pokoknya apa yang masih belum jelas nanti hasilnya kok kemudian sudah dibayar nah itu yang membuat Ijon itu menjadi haram dan itu dilakukan oleh orang Madinah Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi atur Kalau mau ijon kayak gitu, mau akad salam kayak gitu boleh Tapi bukan semua yang dipanen itu lantas dijual Tidak, tetapkan berapa yang kamu beli, berapa yang kamu jual Ibaratnya begini pak Ini nanti ada pedagang kurma datang ke Madinah Ketemu dengan yang punya kebun kurma Nah lalu mereka bikin kesepakatan Kata yang beli Saya beli kurma anda Yang belum ada sekarang Tapi insyaallah nanti di bulan Agustus Karena kurma itu biasanya bulan Agustus panennya Panen anda bulan Agustus tahun depan Itu saya beli kurmanya sejumlah 100 kuintal Dengan harga 1 kuintalnya sekian Berarti kalikan berapa nilai totalnya ketemu. Nah nanti pak, begitu masuk bulan Agustus dan panen. Nah kurma sebanyak 100 quintal itu sajalah yang harus diserahkan kepada pembelinya. Petani kurma itu tidak harus menyerahkan seluruh hasil panennya. Nah ini yang dikatakan nabi, bolehnya jual beli dengan cara salam adalah harus disebutkan spesifikasinya. Kalau jenis kurmanya sudah sepakat Karena pohonnya kelihatan Ini jenis pohon kurma apa Tinggal masalahnya kuantitinya ya, Kalau kualitasnya sudah nggak ada masalah Kuantitinya Berapa jumlahnya itu harus disepakati di awal Kalau 100 kuintal ya 100 kuintal Jangan sampai Pokoknya yang tumbuh dari kebun ini Semuanya saya jual Berapa nggak tahu Hanya Allah yang tahu nanti kejadiannya Nah itu haram pak Itu haram Yang boleh adalah 100 kuintal dari hasil kebun saya ini Saya jual kepada anda Nah nanti kita lihat pada waktu musim panen Sampai enggak hasilnya itu 100 kuintal Kalau sampai bahkan lebih Maka yang wajib diserahkan kepada pembeli Cuma yang 100 kuintal itu saja Lebihnya ya tetap milik petani Nah sedangkan Kalau seandainya Jumlah yang dia panen kurang dari satu kuintal bagaimana? Nah si petani ini punya kewajiban untuk mencari sisanya yang kurang itu Dia bisa beli kepada temannya sesama petani kurma juga untuk menggenapkan Katakanlah panennya kurang berhasil jumlahnya hanya sekitar 80 kuintal dari 100 yang dia sepakati Nah, berarti kan kurang 20 kuintal. 20 kuintal itu, itu jadi kewajiban petani untuk menyerahkan pada hari haknya. Nah, kalau ternyata dia panen dan masih kurang, dia harus carikan dengan cara apapun, entah beli, entah pinjam, entah apa dan sebagainya, untuk diserahkan pada hari yang sudah mereka sepakati. Nah, itu yang namanya akad salam. Dasarnya dari kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah hadis yang lain terkait dengan akad salam juga banyak Ini antara lain adalah hadis yang menceritakan tentang kisah di masa nabi juga Abdurrahman bin Abza dari Dan Abdullah bin Abi Aufa Nah itu berkata Kuna nusibul ma'zanima ma rasulillah Kami biasa mendapatkan harta rampasan perang alias zanimah bersama rasulullah datang orang-orang dari negeri Syam lalu kami bertransaksi secara akad salam dengan mereka dengan gandum atau jelai ya, termasuk lemak, kismis dan jangka waktu tertentu ketika ditanyakan kepada kami apakah mereka itu punya tanaman kedua sahabat ini berkata tidak kami tidak tanyakan mereka tentang hal itu nah ini juga termasuk jenis akad salam juga jadi mereka e, sudah pesan barangnya Bahkan bukan cuma pesan tapi sudah beli dan sudah bayar lunas Hanya tinggal masalah waktu kapan menyerahkannya Nah untuk di zaman kita sekarang jamaah sekalian Akad salam ini banyak manfaatnya Yang pertama bagi pembeli ya. Kita ini misalnya membeli barang dengan cara salam Itu pertama mendapatkan jaminan barang Jadi kalau kita beli pada waktunya Di musim orang lagi cari benda itu, barang itu, bisa jadi kita nggak kebagian, kalaupun kebagian harganya mahal. Tapi kalau kita udah beli sekarang, walaupun barangnya belum ada, dipastikan pada hari haknya itu, barangnya sudah kita punya karena sudah kita beli. Ya kan? Dan harganya cenderung lebih baik. Ini contohnya yang sederhana begini Pak. Masalah tiket. Ya Pak? Besok liburan Lebaran yang mungkin masih kira-kira 6 bulanan lagi dari sekarang Bulan Juni gitu ya Sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni Kira-kira 4-5 bulan lagi Itu banyak orang yang hari ini pak Sudah beli tiket Entah itu pesawat ya Ataupun yang lain-lain sudah beli Nah itu bentuk akad salam Karena tiket itu bukan cuma dipesan pak Tidak, tapi tiket itu dibeli dan dibayar lunas. Kita sudah beli tiket sejak sekarang untuk terbang nanti bulan Juni. Ya kan, Lebarannya kira-kira di sekitar bulan itu. Dari sekarang kita udah beli tiketnya. Itu Pak, karena tiket sudah di tangan, sudah nggak ada masalah lagi. Tiket sudah di tangan. Dan kalau belinya hari ini, harganya cukup bagus. Dibandingkan kita beli tiket hak min dua. Lebaran kurang dua hari baru diputuskan pulang kampung Cari tiket itu pak belum tentu ada Kalaupun ada harganya selangit Seperti saya beberapa e, lebaran yang lalu Naik pesawat Satu kursi pak Satu deret ya, Satu dua tiga Kan kursinya bertiga Ini saya duduk paling pojok dekat jendela ngobrol sama yang dua orang di samping saya di samping saya itu bilang mahal banget tiket pulang kampung ini berapa pak dapatnya saya dapat sejuta lima ratus padahal biasanya cuma lima ratus ribu gitu. terus itu yang di tengah yang di samping paling kanan bilang wah satu koma lima udah murah saya aja dua setengah dia bilang begitu Terus dua orang itu nanya ke saya, bapak beli berapa? Saya cuma 450 ribu, bayangin 450, 1 juta 500, 2 juta 500. Itu satu kursi itu pak, misalnya jatoh bareng-bareng juga jatohnya itu, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Apa yang membedakan? Ya karena saya membelinya sudah sudah enam bulan sebelumnya, sudah pasti dapat gitu kan? Dan harganya sudah pasti murah. Itu adalah akad salam. Maksudnya kita udah bayar lunas duluan Jauh sebelum kita menerima barangnya atau jasanya Yaitu terbang naik pesawat itu Itu contoh Pak Akad salam Jadi kebalikan dari akad kredit Kalau akad kredit barangnya kita pakai dulu Kita beli sepeda motor kita naikin motornya Cuman DP 500.000 ribu Tinggal pusing setiap bulannya bayar 700.000 ya 699.000. Nah, gitu kan tinggal 1.000 lagi jadi 700. Ah, selama sekian bulan, tapi motornya udah kita pakai duluan. KPR misalnya, rumahnya udah kita pakai duluan tinggal bingung ntar mikir ya bulannya. Itu Pak, kalau yang namanya orang kredit motor, mobil, rumah dan sebagainya, kalau ngelihat kalender tuh Bawaannya udah sebel aja gitu loh. Perasaan cepat banget udah mau tanggal Satu lagi gitu ya. Sehingga duit itu Pak, ya Masuk, keluar Masuk, keluar Gali lubang, tutup lubang Mending nyisa pak Yang ada juga tekor gitu ya Itu akad kredit Nah, tapi kalau akad salam itu Nggak begitu Kita bayar cash duluan Lalu kemudian e, Barangnya memang kita tidak butuhkan sekarang Ya kan Tetapi kita untung karena e, Apa namanya Pasti harganya lebih murah Ini dari sisi pembeli Sekarang dari sisi penjual Penjual Penjual Kalau jualan dengan akad salam itu sangat diuntungkan. Kenapa? Yang pertama dapat modal, dapat modal. Ya, dia bisa bisnis, dia bisa jualan tanpa harus pakai modal. Kenapa? Karena calon pembelinya udah bayar duluan ke dia, barangnya dia belum punya. Dia masih mau cari dulu barangnya entah di mana, mau beli dulu, ya kan? Yang dia jual itu hanya mausuf, mausuf itu bukan ain tapi cuma spek. Saya kasih contoh pak, bisnis haji dan umroh melihatnya dari sisi yang punya travel, yang punya travel pak itu cuma bikin brosur doang, brosur modalnya disebarin kemana-mana, ya umroh murah gitu, haji murah gitu. Nah itu pak yang pada mau berangkat suruh bayar duluan, gitu. Padahal tiket pesawatnya belum dibayar orang udah bayar duluan nah, hotel di Mekah di Madinah, di Jeddah belum dibayar orang yang mau jadi jamaah haji udah bayar duluan bayar di depan nanti pada hari haknya sebulan dua bulan kemudian baru berangkat nah pada waktu berangkat barulah tiketnya itu dibayar barulah hotelnya dibayar barulah Uh, mutawif dan land arrangementnya sana Baru dibayar Setelah pada hari haknya terjadi Tapi jamaahnya Yang ikut dalam travel itu Sudah harus bayar duluan Sejak awal Termasuk haji pak ya. Kalau kita sekarang daftar haji Duit kita bayar dulu pak Setidak-tidaknya 25 juta masuk dulu ke bank Gitu kan Nah tahun berapa kita berangkat pak sekarang 2006 bapak bayar sekarang nih pesen kira-kira insyaallah berangkat tahun 2020 2030 deh kan 15 tahun pak 2030 15 tahun kita nunggu duit kita tuh ngedekem di situ pak nggak ngedekem sebenarnya ah itu duit muter nah jadi deposit jadi deposito begitu kan itu menguntungkan menguntungkan siapa ya penyelenggara haji siapa ya Kementerian Agama banyak duitnya itu pak, ya miliar tri, triliunan rupiah nah, uangnya jamaah haji. Nah itu menguntungkan sekali. Ya, atau dalam skala yang kecil pak, saya dulu pernah kecil-kecilan jualan komputer. tahulah pak ya beli komputer di mana? Glodok, ya kan? Saya cuma bikin spek selembar doang dengan segala apa namanya rinciannya, prosesornya apa. motherboardnya apa, terus kemudian eh, PGA cardnya soundcardnya dan sebagainya gitu ya speknya itu saya kasih calon pelanggan dia bilang, bagus ini komputer, murah pula nah saya bilang saya akan antarkan komputer ini, tapi bayar dulu Ya, bayar harganya sesuai misalnya berapa harganya, 5 juta nah, anda bayar hari ini besok komputer sampai rumah anda gitu dia bayar Pak 5 juta. Saya sebagai penjual belum punya komputernya itu. Ya kan? Begitu saya terima duitnya 5 juta, saya berangkat ke Glodok. Nah, baru kemudian saya rakit di sana. Ya, 2 3 jam dirakit, diinstal dan sebagainya, ah besok saya antar ke rumahnya. Jadi saya jualan komputer itu tidak pakai modal. Modalnya cuma selembar spek dan orangnya mau. Ah gitu kan? Nah itu jual beli yang sah gitu. tidak dikatakan bahwa kita menjual barang yang kita belum punya, bukan yang ada hadisnya mengatakan janganlah kamu jual barang yang belum kamu miliki, itu maksudnya menjual barang yang tidak ada speknya, yang justru spesifik barangnya itu, contohnya gini pak pak panca ini punya sepeda motor cakep, ya, khas dihias dengan berbagai macam Saya ini pak, walaupun kenal beliau, tidak boleh menawarkan motor ini. Saya potret motornya, saya masukkan ke ke e-commerce, saya tawar-tawarin orang yang punya nggak tahu pak, gitu. Begitu laku, gitu ya. Yang punya nggak mau jual ternyata. Nah, itu maksudnya tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Tapi kalau menjual barang, walaupun belum dimiliki, tapi yang punya justru minta. Tolong dong jualin motor saya Boleh nggak pak? Tolong dong jualin motor saya entar kalau laku sekian Ente saya kasih komisi 5% kek, 10% kek Boleh nggak? Boleh, asal izin yang punya Nah itu kalau barang yang spesifik Yang unik, yang cuma satu-satunya itu Tapi kita sedang bicara Bukan barang yang unik Bukan yang spesifik, kita bicara Barang yang memang diproduksi secara massal Kurma ajwa itu diproduksi secara massal jadi petani kurma walaupun sekarang dia belum punya kurmanya, masih tahun depan panennya tapi sudah bisa dipastikan kurmanya pasti akan ada nah, karena bisa dijamin kurmanya ada dengan kualitas yang sudah disepakati dengan kuantitas yang disepakati itu cuma spek aja pak tapi pasti gitu ya nah, itu boleh diperjual belikan gitu. nah, begitu juga dengan produk komputer Begitu juga dengan tiket. Begitu juga dengan berbagai macam perdagangan yang lain. Asalkan dia bisa pasti diadakan pada hari hanya. Dengan waktu yang tepat. Dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan yang disepakati. Itu boleh dijual. Jadi jamaah sekalian. Jual beli itu dalam Islam sangat luas. Tidak harus kontan. Tidak harus yang jual itu yang punya. Yang nggak punya pun boleh ngejual, Asalkan. bisa diizinkan dan bisa diadakan barangnya. Kalau diizinkan itu namanya adalah perantara. Kita sebut dengan simsar. Insya Allah kapan waktu kita akan bahas tentang itu. Tapi yang sedang kita bahas adalah menjual barang yang barangnya memang tersedia di pasaran, gitu ya. Walaupun yang menjualnya belum memilikinya tapi dia dengan mudah bisa mendapatkannya. Dengan spek tertentu, dengan kuantiti yang sudah disepakati Dengan kualitas yang disepakati Dengan waktu penyerahan yang disepakati Dia boleh menjual barang yang saat itu dia belum menjadi pemiliknya Sebagaimana penyelenggara haji dan umroh Sebagaimana juga penjual tiket pesawat Yang saat itu bisa jadi agen perjalanan belum punya Dia masih harus beli lagi kepada Uh, penerbangannya tetapi dia sudah bisa jual kepada orang-orang karena memang bisa dipastikan barangnya ada itulah jamaah sekalian yang kita bahas kilas tentang yang namanya akad jual beli salam dan semoga ini bermanfaat buat kita mari kita akhiri kajian kita siang ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah alamin سبحانك اللهumma wabihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأنا توبر إليك وبِالله تأوَفِكَ والهداية وَسَلَامُ وَاللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ